Alhamdulillah Alhamdulillah Alladih anzala Al-Quran Hudar lil nasi wabayyinati minal huda walfarqan Wa ashjadu an la ilah in Allah wahadahu la sharika lah Wa ashjadu anna muhammeden abduhu warasul Alladih arsalahu bilhuda wa dinil haqq Yubhira hu ala ddini kulli walau karihal kafirun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 Fa ya ibadallah ittaqumullah fa qad faza wal taqwa Ma'asyarumi jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan harapan semoga dengan bekal takwa itu seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipatgandakan Allahumma معشر مع المسلمين الله سبحانه وتعالى بالفرمن بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخدوا في حديث غيري إنكم إذا مثلهم Inna Allah hajamul munafikina wal gafirina fi jahannam jami'ah Sadaqallahul adzim Arti ayat tersebut adalah Waqatnazzala alikum sungguh kami Allah telah menurunkan kepada kalian Waqatnazzalaikum ayatillahi ayat-ayat Allah atau firman Allah atau Hukum-hukum dari Allah. An idza sami'tum apabila kalian mendengarkan ayatillah ayat-ayat Allah, ayat -ayat hukum-hukum Allah, Allah, agama Allah, dikufuri biha, dikufuri atau diingkari. Wa yustahza'u atau dilecehkan. Fala taq'udu ma'ahum. Kalau kalian mendengarkan ada agama Allah, hukum Allah dilegalkan, diingkari, maka jangan sekali-kali kalian duduk dengan pelakunya. Waqatnasalaikum in an idza sami'tum ayati la yufarru biha wastahza'u biha fala taq'utu mahum hatta yahudu fi haditsin ghairi hatta yahudu fi sampai pelakunya itu berbicara pada pembahasan yang lain Innakum idzam mithluhum apabila kalian nekat tetap duduk dengan mereka tatkala mereka melecehkan agama Allah, mengingkari agamanya Allah, innakum idzam mithluhum sesungguhnya kalian sama dengan mereka. Menurut ahli tafsir yaitu fil kufri di dalam kekufuran. Innallaha sesungguhnya Allah itu jabul munafikin akan mengumpulkan orang-orang munafik Wal kafirina Dan orang-orang kafir Fi jahannam hajami'ah Di neraka jahannam Di neraka jahanam Secara bersama-sama Masya musimin ayat ini Sangat penting untuk kita pegang Khususnya kita hidup di zaman-zaman Akhir ini Kita dan keluarga kita Anak-anak kita, detolan kita Masyarakat kita Agar kita tidak mudah untuk ikut kepada kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Masya muslimin, besok hari itu tepat tanggal 14 Februari. Anak-anak muda sekarang memberi nama dengan istilah Valentine Day. Itu sesungguhnya adalah ritual kekufuran. Yang mana? Di dalam sejarahnya konon. Pecetus dari Valentine Day itu tiada lain adalah seorang pendeta yang memberi, yang dapat julukan martir menurut istilah mereka bernama Valentinus itu pada tahun sekitar 200 masehi di Roma. Memang banyak riwayat atau versinya tapi saya ambil satu versi yaitu seorang pendeta Valentinus di Roma. Nah ini menentang rajanya atau kaisarnya. Sedangkan kaisar saat itu yang berkuasa namanya kaisar Claudius. Kaisar Claudius ini mempunyai kebijaksanaan di saat negara Roma mengadakan peperangan dengan musuh-musuhnya. Maka tidak boleh ada pernikahan di saat tersebut. Maka martir yang bernama atau pendeta yang bernama Valentinus itu menentang rajanya. Sehingga dia tetap melaksanakan pernikahan-pernikahan di tengah masyarakat. Nah, karena itulah diberi nama hari pernikahan atau hari kasih sayang. Ini murni adalah hari raya orang-orang Nasrani. Tentunya di dalam pernikahan mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Yaitu Trinitasnya, yang dikenal Trinitasnya. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak yaitu Yesus. Ada Tuhan, roh kudus yaitu Malaikat Jibril menurut mereka. Kemudian berkembang, mahasil muslim menjadilah dalam istilahnya sebagai hari kasih sayang. Kemudian berkembang-perkembang sekarang sudah berbeda lagi bukan sekedar kasih sayang. Tapi hari free sex yaitu mereka mengadakan seks yang secara bebas. Sehingga banyak di negara-negara barat bahkan juga di Indonesia. Di saat Valentine itu membagi-bagikan alat-alat untuk berbuat seksual di antara pasangan kekasih yang bukan suami istri, jadi sudah bergeser jauh dari asal sejarahnya. Nah, bagaimana dengan kita umat Islam? Pertama, di samping hari Valentine itu sudah menjadi hari mesum internasional, hari seksual bebas free internasional, dan juga bahwa hari Hari itu dia ada lain hari milik perayaannya orang-orang di luar Islam, alias orang Kristen. Nauzubillah min dzalik. Jadi Allah berfirman, "Waqatnas 'alaikum an idza sami'tum ayati la yufarubihan wa yustahzanu biha fala taqudu ma'hum." Sungguh kami telah memberi peringatan kepada kalian apabila agama kami yaitu Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. diingkari tentu ajaran Islam diingkari oleh orang-orang Nasrani. Wayastahza'u biha dan dilecehkan. Ajaran Islam mengatakan bahwasanya seksual di luar pernikahan itu haram, tapi sekarang mereka menghalalkannya. Namanya istihza' atau pelecehan terhadap Islam. Fala taqudu mahum, jangan ikut nimbrong dengan mereka, jangan ikut bergabung dengan mereka. Hatta yahudu fi hadithin ghairi Sampai mereka itu berbicara Pada tema yang lain Misalnya tema jual beli Tema hutan piutan Atau segala sesuatu yang berkaitan Dengan kemanusiaan biasa Yang tanpa ada ritualnya mitlum, Kalau kalian nekat Nimbrung bersama mereka Dalam hari rayanya Misalnya Natalan Sekarang ini Valentine misalnya. Valentin Sesungguhnya Kalian itu persis dengan mereka Menurut ahli tafsir dikatakan fil kufri di dalam kekufuran. Innallaha ajmal munafiqin wal kafina fi jahannam jami'ah, sesungguhnya Allah kelak akan mengumpulkan orang-orang munafik. Siapa orang munafik di sini? Yaitu orang yang senang ikut memeriahkan peringatan atau perayaan non muslim, baik itu Natal, baik itu Valentine atau mungkin sekarang juga ada Uh, orang-orang kom yang akan melaksanakan natalannya atau peringatan hari rayanya terus ikut nimbrung di situ dengan bangga mengucapkan selamat ini adalah orang-orang munafik yang menurut Allah Subhanahu wa taala dikatakan innallaha jam'ul munafikina wal kafirina ka beserta orang-orang kafirnya fi jahannam ajmi'a kelak neraka jahannam nah masuk muslimin karena itu mulai besok oleh hari ini kita mencoba untuk memberitahukan kepada keluarga kita, adik-adik kita, anak-anak kita, jangan sampai ada di antara keluarga kita yang memperingati merayakan hari raya Valentine Day ini. Daripada mereka pula dikumpulkan oleh Allah tidak bersama kita tapi bersama orang-orang kafir di neraka. A'udzubillahi min Biarlah mereka menangis. Kalaupun anak-anak kita besok minta belikan coklat Sebagai ikon dari Valentine itu jangan dituruti. Lebih baik anak kita menangis di dunia ini daripada setelah mati di kuburan akan dianggap disiksa yang keras oleh Allah dan kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir hanya gara-gara ingin memeriahkan Valentine. Naudzubillahinikahnik. Kita harus tegas terhadap masal aqidah, dakwah, hukum, wali hadis bagi kami kita punya agama, punya aturan main bagi kalian orang-orang non -orang Muslim kalian punya tata cara untuk beribadah, maka sesungguhnya kami memiliki agama yaitu Islam dengan batasan-batasan dan aturan yang jelas yang tidak boleh dicampur adukkan di dalam urusan ber. Agama alias mengadakan ritual-ritual tersebut. Masa muslimin, mudah-mudahan ayat yang saya baca tadi itu dapat kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Untuk diajarkan kepada keluarga kita, adik-adik kita, remaja-remaja kita, lingkungan kita. Sehingga tidak ada satupun di antara keluarga kita yang kelak diancam masuk neraka bersama orang-orang kafir. -orang Allahumma amin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jannallahu walal faizin, wadkhilna wa iyyakum fi ibadissolihin, warzuqna wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amadkhulu fi sirmikafah. ولا تتبعوا خطوات الشياطين انه لكم عدو مبين ستق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واحيكم بالايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع